Alhamdulillah Alhamdulillah Yang yang spreadspeek Al-Quran Huda untuk Menschen Danta Salatan dari Guys Danada Hebat dan Al-Furqon Dan indah Ita tak di Allah Takpa Allah Tak di Allah Takdaku Itu Ita tak di Allah Tak Pandoh Takdaku Selamat Ayat Yang datang Dalham Mit Yang Tell Itu Ilham isk Yubh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فيا عباد الله Taqwallah, faqad fazzal taqa. Washaramil muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah berkenan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan juga berkenan untuk Melipat gandakan Pahala dari amal Ibadah kita Allahumma amin Masyarakat muslimin Banyak cara Orang untuk dapat meningkatkan Ketakwaan kepada Allah Atau keimanan kepada Allah Yang mana dikatakan oleh sebagian para ulama Al-imanu Yazidu wayangkusu Keimanan itu ada kalanya Dia bertambah dan ada kalanya juga dia berkurang. Bagaimana dikatakan iman itu bertambah. Yaitu tatkala orang sedang merasa dekat kepada Allah. Sedang giat untuk beribadah. Maka rasa keimanan semakin meningkat. Bahkan keimanan ini sangat sempurna. Seakan-akan dia ini benar-benar melihat Allah dan Allah melihatnya. Bagaimana di dalam hadis dikatakan tingkatan tersebut adalah tingkatan al-ihsan. Seakan-akan kalian beribadah itu melihat Allah dan engkau dilihat oleh Allah. Sekalipun kalian tidak dapat melihat Allah dengan hakikatan di dunia ini. Tapi sesungguhnya Allah lah yang melihat kalian dengan sesungguhnya. Maka atas sekala itulah keimanan seseorang akan semakin tebal meningkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika orang itu sedang dalam keadaan maksiat atau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah dikatakan imannya sedang menipis. Nah, alhamdulillah, kalau iman itu sudah menipis, apalagi sampai haus atau sampai aus berkurang, maka bisa-bisa iman itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Disitulah orang bisa keluar dari Agama Islam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, Yuspih rajul mubinan, wa yumsika firon, si wa yumsi mubinan, wa yuspihuka firon. Ada kalanya seseorang itu pagi hari dia dalam keadaan beriman, tapi sore hari dia sudah keluar dari agama Islam. Sebaliknya, ada orang kadang-kadang sore harinya dalam keadaan beriman. Tapi esok harinya Sudah keluar dari agama Islam Karena itu kita senantiasa Bermohon kepada Allah SWT Agar iman kita ini Selalu dijaga oleh Allah SWT Mudah-mudahan iman kita benar-benar Kekal abadi sampai kita Menghadap padanya Allahumma Amin. Masyaul muslimin Orang yang beriman kepada Allah Tentunya kalau ditanya Kemana Kelak, kalian akan Menuju atau berkehendak Atau berharap maka orang tersebut mengatakan kami ingin masuk surga maka siapapun yang ingin masuk surga harus berbekal iman memang di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa orang masuk surga itu birahmatillah dengan rahmat Allah tapi rahmat Allah itu tidak turun kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala makcaryum semin di dalam surga pun bertingkat-tingkat kita senantiasa berdoa untuk Nabi kita dalam hampir setiap hari seusai mendengarkan azan di sana ada doa yaitu bacaannya wa fa'dzu maqaman mahmuda yang artinya ya Allah utuslah nabi kita Nabi Muhammad itu Makoman mahmuda di tempat yang paling tinggi di surga nanti maka ternyata di surga itu ada tempat yang paling tinggi kalau di surga ada tempat yang paling tinggi berarti di surga ada tempat yang paling rendah kalau saya gambarkan sebagai ilustrasi seorang yang ingin masuk surga saya ibaratkan seperti seorang yang ingin rekreasi ke tempat ah, rekreasi secara umum maka di tempat rekreasi itu ada yang namanya pintu gerbang orang yang hanya mampu atau mampu mempunyai dana beli untuk hanya karcis masuk pintu gerbang saja maka dia bolehlah dia menikmati keindahan tempat rekreasi itu hanyalah di halaman-halaman saya atau di tempat-tempat fasilitas umum. Tapi tentunya di tempat rekreasi itu ada beberapa permainan-permainan, bahkan fasilitas-fasilitas. Kalaupun ada di situ villa-villa yang juga banyak dengan fasilitas-fasilitas yang modern, bahkan kalaupun masuk di situ dengan mahal harganya tiketnya maksudnya. Maka orang yang sangunya banyak tentu akan lebih bisa menikmati apa yang disuguhkan di dalam tempat rekreasi tersebut. Misalnya dia bisa masuk di dalam villa yang tempatnya indah sekali. Barangkali di situ ada tempat mandi pun dengan air yang hangat yang luar biasa dengan harum dan segala macam fasilitasnya. Maka di surga pun semacam itulah gambarannya. Surga adalah tempat tujuan orang untuk bersenang-senang tentunya dengan keimanan yang penuh. Di sana disebutkan ada Kusur atau istana-istana Yang luar biasa Indahnya Ada disampaikan dalam hadis Nabi SAW, Sebuah istana Yang dibuat dari Batu zabarjat Batu yang sangat indah Tentunya orang yang ingin Memasukinya harus mempunyai Sangu yang banyak Kalau hanya orang itu mampu Beli tiket masuk surga saja Sekedar iman Islam selesai Tidak mempunyai amal-amal baik Yang banyak Tentu orang sebut hanya bisa melihat Kusur alias istana-istana itu Dari halaman depan saja Tidak diperkenankan Untuk masuk di dalamnya Itu sama halnya Dengan orang yang ingin masuk di tempat Permainan yang disiapkan Di tempat rekreasi Tapi tidak punya tiket ya, Hanya bisa melihat dari luar seperti misalnya permainan atau keindahan siwut misalnya. Hanya melihat dari pintu saja. Tidak bisa masuk di dalamnya. Demikian juga seorang yang mukmin muslim. Tapi tidak mempunyai amal ibadah yang baik. Dia masuk surga. Maka dia hanya masuk surga di sekitar halaman-halaman depan saja. Tapi orang seorang yang mukmin muslim. Kemudian dia beramal baik. Dan banyak memperbanyak ibadahnya. Kemudian sanggup pahalanya itu benar-benar sudah mumpuni, sudah banyak bahkan berlebihan, maka disanalah seseorang itu akan menikmati segala apa yang dipersiapkan untuk orang-orang yang soleh di surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang benar-benar keimanannya sempurna, amal ibadahnya baik sekali, maka diperkenankan untuk Senantiasa berziarah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sahabat dari kalangan sahabat itu mempertanyakan ya Rasulullah sebenarnya apa tujuan kami ini masuk surga kalau tidak bertemu denganmu Sebagian mereka mengatakan sebaiknya kita ya Rasulullah aku dan engkau tidak usah masuk surga karena kenikmatan yang paling sempurna adalah tak kala aku bertemu denganmu ya Rasulullah. Kalaupun nanti engkau berada di surga Yang paling tinggi Sedangkan aku tidak dapat masuk surga Di tempat yang tinggi Alias hanya di luar-luar saja Maka sebaiknya Kita berada di kota Madinah saja Setiap hari bisa melihatmu Menengokmu, berbicara denganmu berkumpul denganmu Itulah kerenduan para sahabat nabi Kepada junjungannya yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Demikian juga Orang besok di surga yang hanya masuk surga sekedar saja Maka orang tersebut Akan merasa rugi Tadkala kawan-kawannya Yang mempunyai amal ibadah banyak Dan baik diterima oleh Allah Penuh mendengarkan Dari mana engkau hei kawanku Aku habis yaro Dan duduk bersama baginda Rasulullah Suratuhu alihi wassalam Sedangkan dirinya tidak dapat Mengikuti yang demikian Itu ibarat yang paling muda Ilustrasi yang paling gampang bagi kita umat Islam, mudah-mudahan kita semua mulai hari ini dan seterusnya bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang baik agar kita tak kala masuk surga bukan sekedar masuk surga sekedar saja di depan pintu saja tidak, tapi benar-benar kita bisa menikmati segala apa yang telah di yang disiapkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman. Masal musimin ini terbukti ada seorang ulama ditanya bagaimana. Jika ada seorang non-muslim yang masuk Islam. Padahal dia tak kala belum masuk Islam. Dia ini sebutlah sebagai penjahat yang banyak kejahatannya. Kemudian dia masuk Islam. Hadis mengatakan bahwa al-Islamu yahjubu ma'akoblah. Orang yang masuk Islam itu adalah bisa menghapuskan segala macam dosa. Maka orang tersebut yang baru masuk Islam. Misalnya hari ini masuk Islam. Sedangkan sebelum-sebelumnya dia adalah penjahat yang luar biasa kejahatannya tapi kemudian seminggu yang akan datang dia meninggal dunia maka orang tersebut tetap masuk surga tapi menurut para ulama dia ini karena belum banyak beramal ibadah maka orang tersebut dikatakan masuk surganya hanya di sekitar pintu gerbang saja dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih sebagaimana yang dipersiapkan kepada orang-orang yang sejak kecil masuk Islam, memperbaiki diri, beramal ibadah yang baik, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya dan tentunya juga berusaha, ber berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah Tempat-tempat yang indah di surganya Allah SWT. Karena di surganya Allah itu Benar-benar adalah tempat yang Paling indah Yang belum pernah disaksikan Oleh mata kita semuanya Dan belum pernah didengarkan Beritanya yang sempurna oleh telinga kita Belum pernah terbayangkan Apapun tentang keedahan surga Oleh pikiran kita Maka apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita dengarkan dari keterangan-keterangan tersebut itu hanyalah secuplek dari keindahan surga marilah kita senantiasa berupaya untuk takwa kepada Allah meningkatkan keimanan kepada Allah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah swt amal ibadah kita allahumma amin jangan allah ya akun al faizin wa adhul anawiyahum fihi badis salihin وارزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ندخل في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني